Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam. Bu ya, eh, kami di masyarakat kan ada maksiat yang rutin ya Seperti di dalam undangan ada kemaksiatan Contohnya kalau eh, ada dangdut, ada burok, ada minuman Nah kami yang diundang ingin Me, apa, menghadiri dan mohon Rp20.000 ya, bukan mohon do, doa restu, karena kalau nggak kondangan nanti kita nggak enak gitu. Jadi bagaimana solusinya? Jangan sampai kita uh, seperti apa yang tadi diuraikan oleh Buya, tolong menolong dalam kemaksiatan. Terima kasih. Pernikahan dan hendaknya, semoga kita segera bisa membentuk. Dan jangan dolem kepada kami misalnya. Kami datang, ngundang, anda mengundang kami. Mohon disuarakan, jangan dolem kepada kami. Suatu ketika mungkin ada orang punya pengantin, hajat pengantin. Mengundang kami, setelah kami datang ke sana, subhanallah, buka aurat, acara tidak islami, mau Apa? Dan mohon ini disebarkan kalimat kami ini wahai saudara-saudaraku. Pernikahan sekali, tapi jangan justru pernikahan sekali lalu mengentengkan. Ada sekian orang mau nikah sekali saja kok banyak aturan naudzubillah. Justru sekali ini mengundang keberkahan. Pastikan pernikahanmu adalah secara syar'i. Pestanya yang Islami, yang ada patuh dengan rambu-rambu Islam. Dan kalau tidak syar'i haram siapapun datang ke tempat tersebut. Buka aurat haram kita datang ke tempat tersebut. Dan mohon maaf jika kami tidak datang jangan disalahkan biarpun Anda orang dekat saya termasuk bapak saya sendiri misalnya misalnya ayah saya membuat resepsi pernikahan yang tidak sesuai dengan saya tidak akan datang bukan karena saya benci dengan ayah saya tapi karena melanggar saya mohon difahamkan mana ini kalau tidak saya tidak datang harus paham. kenapa mungkin tidak sesuai dengan syariat dan haram datang sedih acara resepsi pernikahan yang di situ ada kemaksiatan harga mati enggak ada lagi Maka dari itu sisi lain adanya kita membiasakan dalam pernikahan itu adalah dengan cara yang syar'i. Insyaallah segera dibentuk juga tim bagaimana kita membuat satu satu apa namanya tim yang bisa melayani mulai dari dandanan yang syar'i, hiburannya yang syar'i, kemudian bagaimana membuat acara resepsi yang syar'i. Karena kadang-kadang kita bingung. Krias pengantin, dia tidak mengerti syar'i, dia ingin mendandani yang penting cantik saja. Jadi yang salah bukan tukang rias, yang tukang riasnya ada yang belum ngaji, yang ngaji hanya 1,2,3 yang mau ngaji. Yang salah adalah di, anda yang datang kepada tukang rias yang tidak kenal ngaji, anda yang salah. Dan takutlah kepada Allah ya ahli iman. Kita perlu membuat perubahan dalam diri kita sendiri. Apalagi momen-momen istimewa pernikahan anak kita, kita hendaknya pernikahan anak kita direstui, diri oleh malaikat, didoakan malaikat. Orang-orang saleh jangan malah keusir malaikat dengan membuka aurat di acara tersebut. Ini keberkahan harus ada dalam pernikahan itu keberkahan dalam pernikahan tukang riasnya kemudian hiburannya pun demikian Masya Allah, hiburannya Masya Allah goyang pinggul. mau diapain, doanya wali kutub pun akan nyambung ke tempat tersebut anda harus sadar, wahai ahli iman, membuat perubahan, membuat perubahan, ayo selagi ada kemaksiatannya kita haram mendatangi tempat tersebut yang katanya wali mah wajib bagi kaum laki-laki untuk mendatanginya menjadi tidak wajib Bahkan sekarang malah gaduh-gaduh. Maulid plus dangdutan. Wah, Mabuk ini. Mabuk tambah gede lagi ini. Masya Allah. Nah, Allah. Tapi ayo kita buat perubahan. Niatlah dari diri anda sendiri. Aku akan menikahkan putriku dengan cara yang syari. Niat. Minta petunjuk bagaimana tata riasnya dan sebagainya. Cuman kadang-kadang masya Allah. Urusan pernikahan ini kan urusan suami, istri, dan keluarga-keluarga. Banyak ikut campur. Banyak tetangga ngomong. Bahkan sebagian kampung kalau tidak ada dan kedutanya itu enggak sempurna katanya. Wajur. Karena memang tidak bisa ngundang iblis kayaknya Jadi enggak sempurna ini. enggak nah, bisa begitu, Nak. Mohon maaf. Bagi yang biasa dengan kebiasaan semacam itu kami doakan. Semoga Allah memberikan kesadaran kepada mereka. Lalu bisa mengadakan resepsi pernikahan dengan indah karena kerinduan kami apa? Kami bukan mengawok masalah acaranya itu saja. Kami akan khawatir tidak ada keberkahan dalam pernikahan itu. Sementara keberkahan itu yang menjadikan keturunan yang soleh-solehah Keberkahan urusan rizki yang halal, hidup tenrap dan seterusnya. Bagaimana kita melakukan pernikahan dengan cara yang mengaun? Jadi Allah murka kepada kita. Hukumnya adalah haram. Anda tidak boleh datang ke tempat tersebut. Kalau anda datang termasuk mengangkat syiar haram. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semoga Allah mengampuni semuanya.